Ha yeah. mencimat punya cerita dengan judul Hantu Sundar Polong <SILENCIO> <SILENCIO> Saya Edi Supriyadi, umur 48 tahun. Saya bekerja sebagai penjual bakso keliling di sebuah kompleks perumahan di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Saya berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Saya menjalani pekerjaan ini berjualan bakso keliling di kompleks perumahan itu sudah cukup lama, semenjak 15 tahun yang lalu. Tapi sejak saya berjualan di permahan itu, baru kali itu saya bertemu hantu. Selepas sholat maghrib dan sampai di perumahan itu biasanya Pas waktu sholat isya Biasanya saya pulang dagang sekitar jam setengah 12 malam Waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu Setibanya saya di kompleks perumahan itu Tidak seperti biasanya saya langsung berkeliling kompleks Tapi saya nongkrong dulu di tempat cucian mobil yang ada di kompleks perumahan itu di tempat cucian mobil itu sampai jam 8 malam, belum juga saya dapat penglaris walaupun cucian mobil sedang ramai. Akhirnya saya berjalan mendorong kerubak bakso saya untuk berkeliling menjajakan bakso sambil memukul-mukul kentongan berharap ada yang memiliki bakso saya. А-а-а! А-а-а! Biasanya pula, saya berjalan di sisi kanan jalan. Saya tidak tahu kenapa. Setelah melewati tempat rumah dari tempat cucian mobil itu, di depan saya ada seorang wanita berambut panjang bergaun putih menghentikan saya. Tak hanya tunggu, sembuhnya. Saya bersyukur, alhamdulillah akhirnya dapat juga penglaris malam ini tanpa banyak bicara saya langsung melayani perintahan wanita itu setelah selesai menyiapkan pesanannya saya sodorkan semangkuk bakso kepada wanita itu ini mbak kata saya dan wanita itu menerimanya Sambil menunggu ia makan, saya turunkan kursi plastik yang ada di atas berubak bakso Agar saya bisa duduk menunggu wanita itu selesai makan baksonya Baru saja kursi plastik saya taruh di atas tanah Dan saya belum sempat duduk, wanita itu sudah menyodorkan mangkok kosong kepada saya sambil berkata um, Bagikan bang, lapar nih Tanpa banyak tanya saya layani saja permintaan wanita itu. Setelah selesai menyiapkan permintaannya, saya sodorkan mangkok bakso kepada wanita itu. Ini, Mbak. Lalu saya duduk lagi. Baru saja saya duduk wanita itu sudah mengembalikan mangkok kosong kepada saya. Kemudian berkata, tenang saja kalau sama saya sih enggak apa, apa. setelah selesai saya sodorkan lagi semangkuk bakso kepada wanita itu setelah diterimanya saya duduk lagi dan baru saja duduk wanita itu kembali menyodorkan mangkok kosongnya makasih apa ini gak... katanya sambil memberikan selembar uang kertas 20 ribuan ya mbak Makasih juga kata saya sambil memasukkan uang ke satu Saat itu saya baru sadar bahwa ada yang aneh. Lalu saya perhatikan wanita itu ternyata berjalan memasuki sembunyi yang ada di pinggir jalan dan masuk ke rumah. Dan saya melihat punggungnya berlubang dan berdarah. Uh uh uh uh uh <tuk> hantu, hantu sundel bolong Tanpa banyak pikir Saya angkat kursi plastik dan saya taruh kembali di atas kerubah Dan bergegas pergi dari tempat itu berang agar tidak di sisi kebun. Pas sampai pertigaan, saya belok kiri menuju masjid. Sampai masjid saya langsung duduk di tangga serambi sambil menenangkan diri. Saya masih teringat bayangan hantu Sundel Bolong itu. Hatiku deg-degan, jantungku rasanya berhenti. Seumur umur baru kali ini saya bertemu antum. Tidak berapa lama saya duduk tiba-tiba ada orang banyak memasuki alaman masjid. Kira-kira ada kalos ratus orang. Lalu mereka memasuki masjid dan solat berjamaah. Rupanya mereka adalah rombongan wisata majelis taklimi. Ada dua bis di jalan depan masjid. Usai mereka sholat berjamaah, mereka seperti berebut membeli bakso saya. Sampai saya kerepotan. Dan baru kali ini saya diserbu pembeli. Tapi dengan sabar saya layani mereka satu persatu. Sampai habis dagangan saya. Sementara masih banyak yang belum kebagian. Saat menerima pembayaran, saya juga kerepotan menerima uang dan memberikan uang kembalian. Tapi mereka malah tidak mau dikasih uang kembalian. Ada yang membayar Rp10.000, ada yang Rp20.000, lalu mereka pun kembali ke bus mereka. Setelah bus mereka berangkat saya pun mendorong kerubak untuk pulang Tapi tidak lewat jalan yang tadi saat saya ketemu Hantu Sundan Bolong Sambil berjalan saya bersyukur Alhamdulillah terima kasih ya Allah Saya sampai di rumah pas jam 10 malam Setelah saya hitung malam itu saya mendapat uang 2,5 juta rupiah Itulah cerita nyata saya tentang hantu Sundel Bolong bersama tim Cima.